Kaset melor dijual. Eh, ini juga murah. Lah milih sendiri. Wah, keliru milih, pilih Dasa Studio. Lagu-lagunya pilihan, rekamannya jling. Wes ta, dijamin kempling. Dasa Studio, paling api.